Pak Tony, selamat siang. Selamat siang. Komentar Anda. Iya, bukan masalah mekanisme pasar. Mekanisme pasar sih benar ya, tapi pebisnis di Indonesia ini, terutama yang tradisional, itu i tuh t rata u rata-rata tuh kadang-kadang n -kadang gak g punya otak. Lagi ada apa, e v e n apa, dia tingginnya i bisa gila-gilaan gitu loh. Kalau menurut saya, untuk public service seperti ini, b e r segala macam, itu ya harusnya dari awal dibicarakan lah antara pemerintah dengan organdanya, dengan pemilik bus. Oh maksimum segini ya Minimum segini ya Jadi bukan pemerintah yang nentuin Tapi udah berdasarkan kesepakatan bersama Yang dimana Si pengusaha abis itu pun tidak rugi gitu loh、hmm. Sudah a a y s sewajarnya segitu Karena memang seperti disini nih Makanya kadang-kadang orang ini kebanyakan ribut gitu ya、uh, Kebanyakan ribut Wah kayak supermarket besar itu bikin mereka rugi Padahal mereka di pasar jual barang itu Harganya sesuai enak tidak Dan itu terjadi gitu loh Orang、hmm. lebih deman belanja ke supermarket Jadi ini mesti diatur lah, karena memang orang Indonesia itu kadang-kadang kurang ajar gitu Terima kasih Selamat siang Selamat siang Iya Bapak Iya saya ingin kasih pendapat mengenai topik yang sedang dibicarakan ini Iya Memang ini kelihatannya ada dilema antara bisnis secara murni Yang menurut saya wajar mereka menaikkan jika dimannya meningkat, harganya meningkat Tapi pemerintah ingin memikirkan dari sisi sosial ya Mm -hmm. Untuk rakyat banyak nah, Menurut saya m m e agak n g a susah Sebetulnya yang pemerintah bisa lakukan adalah Pemerintah mengerahkan、e, Meningkatkan kemampuan Angkut transportasi Yang d i b u a t kontrol pemerintah untuk mengimbangi k e n a i k a n harga Oleh pengusaha swasta Tapi kalau pengusaha dilarang menaikkan Menurut saya juga gak fair、mm -hmm. Karena kalau misalnya pada saat SPI e Mereka harus banting tarif apakah pemerintah akan Kasih subsidi, enggak juga Itu sebetulnya、mm -hmm. Jadi kalau dilepas ke mekanisme pasar Ya itu yang terlalu berlaku i t u yang akan terjadi Dan yang pemerintah yang bisa lakukan untuk melawan harga yang meningkat di swasta adalah Kereta api ditingkatkan、uh, Volumenya bisnis pemerintah diturunkan harganya dan sebagainya Menurut saya seharusnya begitu Baik, terima kasih Pak terima kasih. Rani Pak Robert selamat siang Halo Ya s i l a k a n Pak Robert komentar Anda Ya, sebagai rakyat アランナのマンボワネントマワシに、ね、しもやかん、パパラギパダサー、ラバーラン、キタタウハガニス、ポティアバラン、フランスとガランギラギラン、オンコスメビショナイクラスプレッシャー、ワラス Iya, rakyat sih setuju aja ya dalam keadaan susah seperti ini ya. Semuanya、hmm. s e a barang naik apa s u r a a n a i k mau nafas a j a udah susah ini. Terima kasih. Selamat siang, Mbak Amir. Selamat siang. Komentar Anda, Pak Amir. Ya, saya kira agak susah、ya. karena kan di lapangan itu fakta itu menunjukkan bahwa b e s i t u banyak yang punya itu kan pejabat-pejabat. Jadi aturan tuh udah n g a k nggak berlaku. Jadi di sini cenderung lab s e r v i c e doang itu pemerintah. Itu satu. Terus kedua yang yang, yang fakta juga di lapangan bahwa taksi-taksi di Jakarta ini kan Seperti yang taksi besar itu punya bubet Saya dengar isu Baswi itu memang Agak diperjelek、eh, Apa namanya Servisnya untuk menghindari kerugian Taksi besar yang sedang melanda a si. Halo selamat siang Pak Robet Selamat siang Pak Ya, s i l a k a n Pak dengan komentarnya Ya ini lucu nih Pak Lucunya begini Pemerintah itu Kementerian Perubungan h itu Apa dia punya、uh, Hak untuk Melarang harga naik Artinya apa dia ada subsidi Kepada perusahaan-perusahaan ini Ada memberikan bantuan Kan tidak Dan juga yang mau bayar gajik a r y a w a n supir-supir Di hari lebaran Itu siapa? Kan perusahaan itu kan Nah beda kalau mungkin Sifatnya seperti kayak tabung gas Harga gas itu kan ditentukan oleh pemerintah Itu mungkin bisa Tapi kalau ini u d a h bersifat private sector Perusahaan swasta Itu gak bisa Mungkin Salah alamat kali dia bikin instruksi itu. Mungkin untuk perusahaan daerah mungkin bisa, Pak. Tapi kalau untuk perusahaan swasta, agak lucu gitu loh, Pak. Makasih. Ya, selamat sore, Pak Martin. Halo. Ya, silahkan, Pak. Ya, nah, fungsi pemerintah kan memang harus membuat aturan yang melindungi. Jadi, j a n g a n sampai di saat yang、uh, krusial, yang sempit begitu, ada orang-orang yang memanfaatkan suasana gitu ya. Jadi kan sudah ada i t u s e l a h ada p e r t e n a i k a n tapi wajar. gitu. Jadi semua orang bisa berlebaran bisa menikmati. Justru kalau n g g a k diatur begitu malah berbahaya. Ya Itu j、uh, aturan s a yang baik bagi pemerintah m e n j e l a s k a n fungsinya. Terima kasih. Ya, selamat sore Pak s a m a n Ya, sebetulnya semua waktu kan menentukan ya. Giliran rame, kita bisa naikin sedikit kenapa sih enggak? 全部ンバランガン、マハウ、マイ、コポレ、サダガン、キタン、モナイ、サティキタイプ、タイタリアン、キタン、パリン、スポロー、ノポロプレセン、セナファンガディガシー、バタン、イニカン、サタウン、サカリ、パリン、パシュト、ナビジャー、パディリ、ポーラ キ t ン、キャラ、ボギド、ジャ a タ a パリン、チュマ、パパ、スプライス、クラピ n ボ、プロジャム、ジャー、ポランコピン、ボ g ド、フォンディピキル、サ a a ル。や。よかった、パパ、ウィリアム、サンガル、サンガル、シラハン、パウィリア n サンガルサンガルシラハンパウィ n y a Itu y a s a lah, kalau lebaran atau hari-hari besar kan orang naikin harinya kan wajar-wajar aja. Ya tau yang penting pelayanannya juga bagus, ya kan. Pemerintah naikin listrik boleh, ya kan naikin yang lain boleh, gak ada apa-apa. Itu g a s d a l a m m a t e m naik juga gak apa-apa, ya kan. Yang penting safety-nya, buat masyarakat t u h apa. Ya kalau ini dilarang, sana dilarang loh gimana. Nanti o n d e r n y a dipakai yang... マカティト、アドヨンボトンボトン、ヨングシンゲジトラ、トランディトメタニメス